bisnis, kita akan diskusikan tentang kemewahan atau luksuri, ya. jadi manusia ini setelah memenuhi batas-batas kehidupannya jadi makan cukup 3 kali sehari punya rumah, punya kendaraan untuk bepergian, maka dia mulai memikirkan tentang kemewahan Maka kalau Anda ingin menciptakan kemewahan baik dalam branding Anda ataupun dalam produk Anda, maka ada enam hal yang perlu Anda perhatikan. Setelah kita mencapai kebutuhan primer dasar kita, maka yang pertama, kita itu menyukai hal-hal yang mengagumkan. We like to be amazed, gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang hebat sekali, baik itu berupa mobil yang harganya 5 miliar. Ataupun itu berupa gantungan kunci yang harganya 700 ribu rupiah. Kita suka hal-hal yang mengagumkan. Indah sekali. Hebat sekali. Ini memberikan kesan luksuri. Sedangkan yang kedua, kita ini suka dihibur. We like to be entertained. Kalau bisa makan itu tidak hanya sekedar memakan sesuatu. Tapi ada hiburan musiknya. Ada live bandnya. Ada sesuatu yang membuat kita senang berada di sana. Dan yang ketiga, we like to be seduced. Kita itu suka dirayu dan dimanjakan. Sebuah eksklusivitas. ya. Tidak semua orang punya lalu merayu dan sesuai dengan keinginan kita. Ini menimbulkan kesan luksuri yang luar biasa. Dan yang keempat, kita suka diperlakukan seperti para bintang film. We like to receive a star treatment. Jadi kita dilakukan seperti... Orang-orang top, gitu ya. apapun yang kita inginkan, kita dapatkan. Kita dilayani seperti seorang raja. Ini memberikan kesan luksuri yang luar biasa. Dan yang kelima, we like to access what is unique. Kita suka dengan barang-barang yang unik, yang tidak semua orang punya. Yang hanya ada sekian banyak di dunia ini. Kita menyukai sesuatu yang jarang ada di dunia ini. Seperti halnya berlian, intan, ataupun permata. Dan yang terakhir atau yang keenam, we like to explore authentic value. Kita ini suka dengan nilai-nilai kemanusiaan yang murni. Misalkan, kita suka berbuat baik. Kita suka kalau perusahaan itu menolong sesama kita. Kita suka dengan produk yang diciptakan oleh perusahaan yang membela tentang orang miskin. Kita suka tentang keindahan norma-norma authentic value kita, keindahan yang luar biasa, estetik, ya. nilai-nilai hal-hal seperti itu menggugah kita untuk menjadi lebih suka dan merasa bahwa produk kita luksurius. Mitra bisnis ada 6 hal tadi yang dapat membuat produk Anda atau brand Anda lebih terasa punya kemewahan dibandingkan orang lain. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantuso.com Atau anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadisantuso Sukses selalu untuk anda